Bareng bersama Mitra Manunggal Group... Juga ramayana... Ada SNP Indonesia... Ada Aura Soting... Artis idolanya Indonesia... Toh! Ratu oplosanya Indonesia... Bro... duwe goyang setrum... Sa Jawa Timur... Cantik bahenol lincahnya... Lain daripada yang lain... Siapa dia kalau bukan... Wiwi... Sakita Du palapa. aura sutin ramayana. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Buat raja-raja sawer.